Dan bebas pas saham dan Bang Kafi Kurnia masih di break di Pas FM bagi yang di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo dan Cikadi sika Yogyakarta. Silakan bergabung berinteraksi dengan kita karena kita masih berbincang-bincang mengenai prediksi tahun ular air 2013. Anda SMS ke 0816-924-924 Kalau mau telepon ke 633-9160 Bagian di Jakarta Luar Jakarta 0810 Pak FM Kita juga menyiapkan nanti untuk Tiga e, orang yang beruntung ya Akan dapat kaos dan juga ada bukunya Bang Kalfi Bang, Anda SMS nih dari Pak Mas Ini namanya Mas Rianto Jadinya kita bingung ya Pak Mas gitu Pak Mas Rianto Di Petanggerahan Apa kabar Ya ini gini SMS-nya Bos Masa cuma kaos Sama buku terus Yang taunya dong Satu kali setahun Perbedaannya tahun ular air Dengan tahun ular kayu Tanah dan api Itu apa aja ya Jadi uh, Biasanya Karena ada unsurnya Itu masing-masing gitu loh Jadi unsurnya itu Yang menentukan Misalnya Perhitungan-perhitungan Terhadap bisnis hmm. Gitu loh uh, Biasanya Kalau uh, unsurnya unsur alamnya sangat menguat, makanya biasanya bisnis-bisnis yang terhitung dengan unsur alam itu biasanya lebih bagus gitu loh. Jadi biasanya kalau di tahun-tahun dan tahun ular air, biasanya kalau air itu artinya misalnya bisnis-bisnis perhubungan laut mm. itu akan bagus gitu loh. Bisnis-bisnis minuman gitu loh itu juga akan bagus gitu loh. Mm. Dan... Um, Yang berhubungan dengan dengan kebanyakan dengan air gitu Jadi, Itu biasanya akan jauh lebih bagus Oke okay. Bisa... Nah yang menarik sebenarnya ya Oh ada telepon dulu Oh ada telepon Terima ya Pak Ferry selamat sore dari Jakarta ya Selamat sore Baik silahkan Pak Ferry Selamat sore Pak Gafi Selamat sore Ya Pak Gafi mau nanya Ini kalau untuk masalah apa Astrologi dan seksu itu kan maksudnya logis ya Pak uh -huh. Jadi Jadi maksudnya bisa dijelaskan secara logika. Tapi kadang-kadang uh, apa? Padahal yang bisa meramal ini kok ini ya, tidak. Maksudnya dasar perhitungannya itu apa tidak bisa dijelaskan dengan ini ya. Logika. Secara ya logika. Jadi hmm. Bang ini kan orangnya sangat logis banget dia, tapi kok bisa sangat percaya gitu. Hmm. Atau mungkin Bang Abis pernah punya pengalaman ya? Oh, nah, jadi biasanya, biasanya tahun 2000 ini bisnis yang bagus ini. Terus kemudian berubah dan tepatnya bisnis bagus apa nah, waduh ganti bisnis atau berjaya gitu pernah punya pengalaman enggak? Eh. Di terima kasih. Pak Pak Peri, terima kasih banyak ya untuk uh, pertanyaan Anda. Jadi Silakan. kalau apa uh, kalau saya sih justru melihat ini sebagai sebuah fenomena budaya mm -hmm. Sebuah kultur yang kita kita kita mewarisi gitu loh. Um, terus Dok kedua Bukan berarti saya, saya melihatnya dari sesuatu yang, yang gonjang-ganjing Tapi hmm. saya melihatnya lebih justru lebih kepada uh, apa logik gitu loh Jadi kayak okay. misalnya tadi kita melihat eh uh, Sejarahnya gitu loh Bahwa sejarahnya di tahun-tahun yang lalu Siklusnya terjadi apa dan, dan itu yang memang yang menurut saya menjadi sesuatu yang Very interesting gitu loh Tetapi secara kosmik gitu loh Apakah ini ada pengaruhnya Makanya tadi kita bicarakan bahwa Ada solar soles gitu loh Di matahari gitu loh Yang menurut saya uh, Akan membentuk karakter dari, dari ini Biar bagaimanapun juga menurut saya Ini adalah sebuah perhitungan zaman dulu gitu loh Jadi kalau nenek moyang kita punya Perhitungan tersendiri Terhadap uh, astrologi dan hmm. ini. Itu kan berarti kan mereka juga ada dasar perhitungannya yeah. bukan enggak yeah. enggak ada nah, dasar salah salah ya bukan asal-asalan gitu. Nah, yang tidak lazim adalah kalau perhitungannya itu tidak menggunakan logik, tidak ada penjelasan-penjelasan. Tahu-tahu cuman jebra-jebra jebra-jebra. Nah, itu yang memang mungkin uh, apa yang kita mungkin melihat bahwa ini rada-rada Nggak -rada masuk akal gitu loh. Hmm. Itu satu. Kedua, um, kalau dari segi bisnis ya, dari segi bisnis Um, ya uh, kan tiap uh, karena tiap tiap tahun berbeda dan ada siklusnya Jadi mungkin saja bahwa tahun ini yang bagus adalah bisnis A, B, C, D gitu loh Bisnis yang lainnya bukan yang gak berarti gak bagus gitu loh Tapi bisnis yang lainnya mungkin tidak se dan tidak seberuntung dari bisnis-bisnis yang tadi kita sebutkan dipengaruhi oleh unsur air mm -hmm. Oke okay. Saya setuju ya kalau misalnya dengan uh, tadi kayak misalnya pengaruh cuaca yang panas sekali itu akan mempengaruhi mood kita Memang udah kita berasa banget ya Bang Kavir yeah. Mengalami itu udah berasa banget oke okay, nah, Yang menarik juga adalah kalau uh, di, dilihat dari hitungan uh, numerologi gitu loh mm -hmm. Jadi kebetulan teman saya yang rada-rada bisa ngitung numerologi gitu loh Banyak orang yang mengatakan Ular dan kemudian 13 gitu loh Orang mengatakan Wah ini gak bagus nih hmm. Tapi kalau dari, dari orang yang bisa menghitung numerologi itu Mereka mengatakan ini Ada suatu kiasan yang bagus justru hmm. Karena kalau 2013 Itu di jumlah Itu hmm. angkanya menjadi 6 Dan 6 adalah angka perubahan gitu loh. Perubahan changes gitu loh Yang, yang menurut orang-orang Wah sangat bagus sekali gitu loh Dan, um, jadi kalau kita lihat ya, uh, kalau tahun 2012 itu diramalkan kiamat oleh bangsa Indian Maya gitu loh, bangsa-bangsa uh, di timur melihatnya bahwa ini adalah suatu, suatu, uh, Atau suatu era yang berakhir dan kemudian akan dimulai sebuah era yang baru, baru. Okay. Dan saya, saya setuju bahwa ini adalah sebuah era yang baru mm -hmm. gitu loh Jadi kalau kita lihat uh, pergantian kepemimpinan mm -hmm. gitu loh mm -hmm. Di negara-negara ya, ya. yang sangat besar gitu loh Itu terjadi di antara 2012-2013 mm -hmm. gitu loh Jadi saya melihatnya memang ada perubahan peta politik yang yang very interesting okay. gitu loh Dan kemudian kalau 10 Februari itu dijumlah, itu artinya juga 3 gitu loh. Dan itu juga angka yang, angka perubahan yang sangat signifikan itu Dan memperlihatkan dinamisme, kalau 3 ditambah 6, itu katanya 9. Ya, itu adalah angka kesempurnaan. Hmm. Jadi kalau saya melihatnya dari segi optimisme 2013 itu... Harusnya ada kesempurnaan baru gitu loh Apakah itu akan dilalui oleh Sejumlah perubahan yang sangat drastis mm -hmm. Apakah perubahan itu Sesuatu yang jelek Bisa saja Oke, okay, tapi yang positif memang harus kita ambil Misalnya bisnis saya juga setuju dengan harus tetap waspada Oke, okay, tapi sebelum kita jadah Ada telepon dari Jakarta Pak Entry, selamat sore Ya, selamat sore Silahkan Ya, oke okay dia ini saya kebetulan juga yang penakut-kutik nih yeah. ya saya juga apa uh, pengalaman dan masalah tahunan dari penggalan Sinai ya. Jadi memang memang enggak selalu kita mesti bisa jelaskan dengan logika karena sehari-hari saya rasa memang banyak hal sekali yang kita enggak bisa jelaskan dan kita memang menjalani gitu. Cuman yang satu, hal ini yang saya kepengen masih penasaran nih mungkin uh, dari Bang Kafi ada suruh. Sekarang kan tadi Bang Kafi kan Pembahasannya dari unsur dan show tahun ini ya. Nah Sedangkan eh, padahal pada tahun ini Itu kan ada orang-orang yang unsurnya memang cocok gitu ya Di tahun ini orang show ini, ini, ini, ini dia bagus gitu Sedangkan ada juga orang-orang yang di tahun ini justru dia show-nya lagi ciong nih Biarpun mungkin bidang usahanya bagus Tapi kalau tahunnya lagi ciong Nah, betulnya yang saya masih enggak tahu yang lebih kuat ini show orangnya ini terhadap tahun ini atau secara uh, secara itu ya secara uh, makro gitu ya. Itu aja deh. Okay. Makasih. Makasih Pak Henny. Ya, akan ditunggu eh uh, sesi berikutnya akan kami hadirkan tetap di Pas FM dan masih di Coffee Break.